untuk para korban kalau misalnya kalian kuat uh, dan gak usah takut sebenarnya dan kalau kalian menemukan tempat yang aman dan nyaman untuk membicarakan seperti itu kan kadang korban juga nggak mau ya ngomong sama orang tua atau bahkan <coughs> uh, ke teman sendiri misalnya yang dekat karena mereka menganggap itu aib dan hal tabu kayak gitu kalau menemukan shelter yang aman dan nyaman bisa ngobrol bisa ngobrol dengan <coughs> yang dianggap mampu atau bahkan untuk sekedar untuk melegakan melegakan uh, kesehatan mental misalnya seperti itu dan pergilah ke psikolog meskipun kalian anggap itu hal yang uh, tidak penting misalnya pergilah ke psikolog untuk pelaku pelaku juga kalau misalnya kalian tahu itu uh, kadang kadang pelaku juga tahu itu hal yang salah ya biasanya <tuh> tapi mereka tetap melakukan itu karena misalnya apalagi lagi ngumpul-ngumpul misalnya pengen aja gitu catcalling kayak gitu mereka juga mempunyai tempat aman dan nyaman untuk membicarakan itu sebenarnya untuk pelaku Atau bahkan dilakukannya rekonsiliasi lebih lanjut dengan korban untuk meminta maaf Sangat-sangat bisa dilakukan Iya jadi kalau misalnya untuk yang kita lihat sebagai korban bisa dengan pencegahannya adalah dia mengikuti kelas bela diri seperti itu, karena sekarang banyak banget banyak banget yang memang mereka mengkampanyekan e, seksual harassment misalnya seperti itu, street harassment seperti itu atau getcully seperti itu e, mereka meng, e, menyediakan memfasilitasi untuk e, diadakannya kelas bela diri, seperti itu itu untuk ininya ya, konkretnya, uh, kalau misalnya untuk misalnya kita lihat nih di jalan ada yang uh, menjadi korban catcalling atau bahkan teman kamu sendiri yang menjadi catcaller misalnya kayak gitu Kamu yang bisa melawannya hmm. Kayak gitu Apa yang harus uh, catcaller lakukan jika dia misalnya sudah melakukan catcalling tapi dia tahu itu salah dan dia ingin berubah? Read the book mm -hmm. Read the book, tapi kan kadang, kadang orang malas ya baca buku terus nyari-nyari kan ada gadget. Biasanya tuh orang yang melakukannya tuh nggak biasanya ya. Cuma mereka juga udah punya gadget dan punya internet, mempunyai material yang ada untuk mencari, uh, maksudnya aksesnya lebih banyak kan kalau kita punya gadget kayak gitu. Cari tahu lewat Google, that is it thing dan is this way to do yang terdekat seperti itu. Baca buku lebih bagus atau mungkin bisa diskusi dengan yang uh, kalian uh, uh, pikir itu ahlinya? Atau dengan dosen misalnya, ini, atau sebagai mahasiswa kayak gitu.